Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassolatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walalah. Sedikit melanjutkan yang sudah kita pelajari pada sesi yang pertama tadi. Ada sebuah riwayat disebutkan oleh Imam al-Dhahabi rahimahullah dalam kitab di Yaw Siyah A'lamin Nubala tentang Abdullah ibn mubarak rahimahullah salah seorang muridnya yang bernama Al-Hasan bukan Al-Hasan Al-Basri bukan dia bercerita ta wa kuntu ma'abnil mubaraki yauman fa ala sikayatin wal nasu yashrabuna minha fadana minha liyashraba walam lam ya'rifhu nas fazahamuhu wa dafa'uhu falamma kharaja qala li mal illa hakadha ya'ni haythalam nuqraf wa lam nuwaqqar Murid beliau bercerita Saya pernah mendampingi Ibnul Mubarak Hingga suatu saat Kami singgah Di Sebuah Sumber mata air Untuk minum dan Mengambil Bekal Untuk perjalanan selanjutnya Wana suyashrobu na minham di sumber mata air itu juga banyak orang Dengan tujuan yang sama Minum dan mengambil bekal Untuk perjalanannya Fadanah minha ibnu Nubarak Rahimahullah Mendekat ke arah sumber mata air itu Untuk minum Walam ya'rif hunnas Sementara orang-orang yang Berada di tempat itu tidak ada satupun yang menyadari kehadiran Ibnu Al-Barak. Tidak ada satupun di antara mereka yang menyangka ada ulama besar di situ Abdullah Ibnu Al-Mubarok rahimahullah. Karena tidak diketahui dan tidak dikenali fazahabuhu maka orang-orang yang ada di sekitarnya ikut mendorong dan juga mendesak di ya, karena banyak ya yang butuh membutuhkan air. Falamma kharaja qala li Setelah beliau keluar dari kerumunan orang yang begitu banyak tadi, Abdullah bin Umar menyampaikan kepada saya mal aishu Ilah hagha. Yang disebut kehidupan itu sesungguhnya ya seperti ini. Tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali seperti ini. Maksudnya hayuulam nuraf walam nurakor. Ketika kita tidak dikenal oleh orang. Ini pelanjutkan uh, dua cerita yang sempat kita sebutkan tadi untuk semakin menguatkan bahwa seperti inilah ulama-ulama salaf ulama-ulama di generasi awal kaum muslimin mereka yang mengajarkan untuk kita untuk selalu mengedepankan keikhlasan di dalam beribadah dalam beramal beliau-beliau yang mengajarkan untuk kita Agar dalam beramal Dalam beribadah Betul-betul menjauhi Dari Popularitas dan ketenaran Tidak tersinggung Ketika Ada orang yang tidak Mengenali siapa dirinya Tidak sakit hati Ketika ada orang Tidak menghormati dia Sebagaimana mestinya Dalam tanda kutip justru harusnya dia bersyukur karena di apa, dikenali dan diketahui sebagai orang biasa-biasa saja bukan kemudian marah-marah tersinggung, kamu gak kenal saya Haleluya. saya ini pangkatnya gini dah ini pakai seragam mana tahu kita iya. kamu gak tahu saya saya ini anaknya pemilik tempat ini kamu gak kenal saya saya bosnya kamu enggak kenal saya? Saya Ustaz nih. Hmm. Saya Ustaz nih. Masa enggak pernah lihat YouTube? Hmm. <laughs> ya, kan? Di YouTube saya banyak tuh ngomongin gitu ya kan. Allahu hmm. hawla wa la quwwata ya, Demikian juga ketika kenalan Ustaz mohon kenalan. bisa apa namanya? Eh hmm. ya, oh di YouTube banyak itu ceramah-ceramah saya. Dibanggakan justru ya, Dibanggakan justru Tapi ulama-ulama kita ternyata Subhanallah Mereka luar biasa Bukannya marah dan tersinggung Desak-desakan, kedorong sana Kedorong sini ya, air, Kebutuhan pokok Sesuatu yang sinamnya primer Ketika sudah betul-betul bisa minum Mengambil air Untuk bekal melanjutkan perjalanan malah lega karena tidak dikena. Hujan turun, yang punya jaket, helm, silahkan kalau mau diselamatkan. Tidak masalah juga. Ya bawa diselamatkan aja daripada kepikiran ini. Terutama jaket, tas. jadi seperti itulah ulama-ulama salaf kita mengajarkan supaya eh, selalu mengedepankan prinsip keikhlasan, konsep kebunusan dalam beribadah Karena dengan keikhlasan dan ketulusan itulah, maka ibadah yang dikerjakan tidak akan dirasa berat, tidak akan dirasa susah. Tapi akan mudah, akan ringan, biiznillahi ta'ala. Yang perlu dijauhkan juga dari amal ibadah yang dikerjakan adalah sifat ujung. Sifat ujung. Ujub itu Merasa Dirinya lebih baik Dari orang lain Merasa dirinya Memiliki sesuatu Yang Lebih Sementara orang lain tidak punya Alimam Almarwazi Rahimahullah Pernah bertanya kepada Abdullah ibnu Mubarak man kibru yang di apa yang dimaksud dengan sombong itu qala antazdariyannas sombong itu adalah ketika engkau meremehkan orang lain dalam agama kita tidak boleh meremehkan siapapun dia karena bisa saja yang diremehkan itu lebih baik dan lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada yang meremehkan. Ketika kita melihat seseorang yang cacat misalkan. Tidak bisa kemudian kita remehkan. Seakan-akan dia tidak bisa ikut berperan. Tidak punya andil sama sekali. Tidak bisa. Orang buta pun bisa berperan. Dengan doa-doanya. Bisa saja mereka lebih ikhlas, lebih tulus ketika kita sama-sama menjalankan dakwah, ternyata ada di antara kita yang betul-betul miskin, tidak punya apa-apa, tidak bisa kita remehkan, tidak boleh dikecilkan keberadaannya, karena dengan keberadaan mereka justru kita berharap Allah Subhanahu Wataala memberikan kemudahan dan banyak memberikan pertolongan sebab Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda innamatun sarun wa turzakun bi du'afaikum sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalian itu ditolong Allah diberi rezeki oleh Allah salah satunya dikarenakan keberadaan orang-orang lemah diantara kalian termasuk orang-orang fakir dan miskin jadi kalau misalkan contoh kita hidup di sebuah komunitas, banyak ikhwan di situ Kita mengelola satu pendidikan, murid-muridnya banyak di situ Ternyata Ada di antara kita Yang betul-betul tidak mampu Bukan tidak mau, beda Benar-benar tidak mampu Maka tidak boleh kita memposisikan mereka itu menjadi beban. Justru kita berpikir dengan keberadaan mereka, justru Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rizki, memberikan berokahnya berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna wa Nawaituzzakuhu Nabiul Awaikum. Kalian itu ditolong Allah, diberi rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikarenakan orang-orang lemah diantara kalian. Jadi kalau misalkan betul-betul kita hidup di sebuah komunitas ada 1 2 3 di antara kita yang memang betul-betul membutuhkan. Ya. Karena kondisi dikatakan situasi, betul saya ulangi kembali betul betul tidak mampu. Jangan dianggap menjadi beban. Justru kita berprasangka baik dengan keberadaan mereka itulah Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan pertolongan dan kemudahan. Kemudian termasuk juga Ya, termasuk juga Adalah anak-anak kita Lebih-lebih Antum sebagai orang tua Punya anak Kemampuan berfikir Dan kecerdasannya Itu masih Di bawah dengan yang Seumuran atau sebaya Yang lain Seumuran sudah Empat jus Anak kita masih dua jus atau bahkan kurang dari itu. Itu anak kita. Jangan sampai kita sebagai orang tua justru meremehkan, merendahkan Jangan. Tidak boleh. Anak sendiri. Yakinlah bahwa setiap anak itu pasti punya kelebihan masing-masing yang namanya anak-anak tidak bisa disamakan satu dengan yang lain dalam hal kemampuan menangkap pelajaran mengingat dan menghafal anak kita memang biasa-biasa saja bahkan di bawah itu tapi pasti ada kelebihan di bidang yang lain misalkan apa sosialnya perhatiannya rajinnya tekunnya pilih mana juga Punya anak hafalannya banyak, tapi pemalas. Atau punya anak hafalannya biasa-biasa saja, tapi rajin dan tekun. Pilihannya cuma dua, jangan ambil yang ketiga. Pintar sama rajin. Nah, ini realita. Tentunya kita akan memilih walaupun hafalannya biasa-biasa saja, asalkan akhlaknya sudah terbentuk, rajin, tekun, ambulan. Insyaallah dengan rajin dan tekunnya itu suatu saat nanti dia akan menyusul. Ya. Yang lainnya cepat satu juz dua juz tiga juz anak kita dua halaman tiga halaman empat halaman. Kenapa kita tidak berpikir secara positif saja bahwa anak kita yang menghafalnya itu lebih lambat kekuatannya akan lebih baik mengingatnya akan lebih bagus. Kenapa? Lebih sering mengulang secara jumlah, ya, secara jumlah lebih banyak secara bilangan berkali lipat dibandingkan yang pinter tadi karena saking pinternya merasa begitu saatnya menghafal sore persiapan hafalan baru malam nuraja dan persiapan hafalan baru pada subuh setelah jam enam disstorekan ini enggak, sore main malam santai pada subuh masih tidur nanti 15 menit sebelum storean baru bangun turut turut turut turut turut turut turut turut turut turut turut yang lainnya ngafal setoran apa setengah halaman ini susah adik kelas itu pada subuh ngantuk dibangunkan tidur lagi bangun tidur lagi nanti kira-kira setengah jam sebelum setoran dibaca ini sudah abal jam 6 dia duluan yang setor dia ya, Alhamdulillah sekarang baik artinya baik itu ya, di kampungnya berdakwah lah tapi yang ingin saya sampaikan jangan sampai jangan sampai kemudian merasa itu tadi, merasa punya kemampuan, akhirnya justru meremehkan Nah kita sebagai orang tua jangan sampai meremehkan anak jangan sampai kita merasa kecil hati, merasa sedih anak saya kok gak seperti yang lain, keliru seperti itu mestinya kita sebagai orang tua yang hadir ya mengangkat moral dia menguatkan mentalnya kok malah kita semakin menjatuhkan anak kita sendiri sudah jatuh tertimpa tangga pula justru kita besarkan jiwanya kita motivasi dia sudah nak kalau itu memang mampumu itu yang abi senang jangan memaksakan dirimu abi tahu kamu rajin abi tahu kamu itu tekun abi nggak merasa kecewa hafalanmu 2 juz, teman-temanmu sudah 4 juz, 5 juz yang penting kamu terus berdoa kepada Allah, kamu rajin Alhamdulillah ya. kemudian Ibn al-Mubarak ditanya al-Marwazi Al rahimahullah ta'ala bertanya kepada Ibnu al-Mubarak terus kalau pengertian ujub itu apa kata Ibnu al-Mubarak antara anna indaka shay'an laisa inda ghayrika La a'lamu fid musallin syai'an syarran min al-ujubi. Kata Ibnu mubarak rahimahullah yang namanya ujub itu adalah ketika engkau memandang memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, itu namanya ujub. tidak boleh. Kata Ibnu mubarak rahimahullah di kalangan umat Islam saya tidak tahu tidak tahu akhlak yang lebih buruk dibandingkan ujub kenapa ini perlu disinggung karena terkait dengan ibadah yang kita kerjakan seperti pembahasan sebelumnya supaya betul-betul kita itu bisa mengistirahatkan diri dari aktivitas dan kepenatan-kepenatan duniawi kita ingin beribadah dan ibadah itu akan betul-betul ringan, mudah, ketika konsepnya adalah ikhlas dengan hidup. Yang kedua, menjauhi sifat pujuk, demikian juga sifat sombong. Hal ini lebih-lebih diperlukan lagi ketika ibadah yang dikerjakan, itu sifatnya bersama-sama. Bukan ibadah individu, bukan ibadah pribadi. Kalau ibadah individu, ibadah pribadi, contohnya puasa sunnah, Contohnya membaca Al-Qur'an. Contoh yang lain sholat malam. Itu kan ibadah-ibadah yang sifatnya individu, personality. Tapi ada ibadah yang sifatnya kita lakukan bersama-sama. Contohnya apa? Berdakwah, mengelola lembaga pendidikan, ya kan? Mengelola masjid. Mengelola masjid misalkan ini. Kalau parkirnya sih, masya Allah sudah mantap. Sudah bagus sekali nah ketika kita melaksanakan ibadah yang sifatnya bersama-sama ini supaya kita tidak berat hati dalam bertawun agar tidak ada ganjalan di hati ketika kita terlibat dalam kepanitiaan hindari sikap ujuk sikap ujuk itu apa ketika merasa dirinya punya kelebihan dibandingkan yang yang lain nah, sehingga mengakibatkan dia meremehkan orang lain meremehkan temannya sendiri. Misal bahasanya, lah kamu kan baru masuk panitia berapa bulan dong? Bu oh, saya sejak awal di sini. Itu, contoh. Dua, lah kamu kan masih muda tahu apa kamu? Oh, tahu apa kamu? Bapakmu itu, itu masih adikku. Umur maksudnya, iya kan? Yang ketiga, contoh dan itu. Ya saya lebih pengalaman dari kamu lah. om saya itu apa dari STM lulus itu kerjanya di bagian instalasi listrik kok. Om mau ngajarin saya. Hmm. Ngajarin bebek berenang lah. hmm. Ngajarin bebek berenang. Kata-kata lah. ya seperti itu enggak boleh terucap. Karena tidak ada yang sempurna. Ilmu serluas apapun pengalaman sematang apapun ya tetap saja ada celah dan kurangnya ya kan. Ya kita bersyukur alhamdulillah. Oh gitu. Justru ketika kita melihat ada yang baru, ada yang lebih muda, ada yang masih kurang pengalaman, ya kita dorong, kita motivasi. Oh ya benar, bagus. Dan insyaallah. Bukan kemudian malah dijatuhkan. Jangan. Apa kata Ibnu Mubarak rahimallahu taala tadi? Menurut saya, kata beliau rahimahullah tidak ada akhlak yang lebih buruk dari sifat ujub tadi. Nah. Kemudian Mutarrif bin Abdullah Mutarrif bin Abdullah rahimahullah beliau mengatakan la an abita naiman wa usbihan nadiman ahabbu ilayya min an abita qaiman wa usbihamu'jaban mujban Qala az La aflah wallahi man zakka nafsahu au a'jabathu Mutarrif bin Abdullah mengatakan sungguh saya lebih memilih untuk semalaman tidur tanpa salat tahajud maupun witir kemudian pagi hari saya merasa menyesalnya luar biasa karena tidak beribadah di malam hari daripada semalam suntuk saya tahajud qiyamul lain tapi pagi hari merasa menjadi yang paling baik di antara yang lain merasa paling baik di antara yang lain selesai salat subuh sambil ngantuk subuh ngantuk apaan tuh ha tadi malam salat saya mulai makanya ngantuk subuh kan seperti itu atau misalkan sedang puasa sungai kan kok lemes sih tamu kan itu nggak bergairah ya namanya sedang puasa ya kan? nggak usah disebut-sebutin yang seperti itu merasa dirinya melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain nah, ini penting kita ingat barakallahul ketika kita sama-sama apa namanya mengelola lembaga pendidikan kita sama-sama apa namanya menggerakkan roda dakwah pasti ada di antara kita yang aktif nah yang aktif-aktif itu alhamdulillah jazakumullah khairan semoga Allah berikan balasan dengan berlipat-lipat dan yang lebih baik ya. tapi yang perlu dihindarkan seperti ini jangan sampai merasa gitu saya sudah berbuat sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Saya selama ini sudah berbuat sesuatu yang orang lain belum sempat memikirkannya. Itu harus dijauhi dan di apa namanya? di dihindari. Nah. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan "Idza khifta 'ala 'amalikal wujuba" fa dhkur man tatlub wa fi ayyi na'imin tarhab wa min ayyi iqabin tarhab fi dhalika sahura indahu amaluhum kata imam masyawi ni rahimahullahu taala apabila dirimu khawatir terjatuh pada sifat wajib ketika beramal ibadah maka ingat-ingat kembali ridha siapa yang kamu cari Kenikmatan apa yang engkau inginkan. Hukuman seperti apa yang engkau hindarkan. Kata al-imam syafi'i, فَمَنْ فَقَّرَ فِي ذَلِكَ سَغُرَ عِنْدَهُ عَمَلُهُ Barang siapa yang mampu berfikir sampai sejauh itu, maka sebanyak apapun yang sudah dia lakukan, dia akan sadar ternyata masih kecil. Sebanyak apapun amalan yang sudah dia lakukan, pasti dia akan sadar itu ternyata masih sedikit ini nasihat emas dari Alimas Syafi'i rahimullahu alahtar sebaliknya pun seperti itu kalau seseorang itu merasa sudah banyak berbuat sudah sering berbuat sudah sering membantu banyak membantu itu tanda bahwasanya dia belum maksimal untuk mengkoreksi riba siapa yang dia cari kenikmatan jenis apa yang dia inginkan tentunya surga kemudian siksa dan hukuman apa yang berusaha dia hindari? ketika misalkan kerja bakti bersih-bersih yang diundang seluruh anggota grup yang datang 5, yang datang 6, yang datang 7, yang datang 10 ditunggu sampai hampir selesai, akhirnya jadi 12 padahal undang banyak, pekerjaannya banyak itu kan contoh-contoh dan kasus-kasus yang sering terjadi dalam proses itu, kita akan berpikir bahwa banyak hal yang sudah kita lakukan dengan jumlah yang sedikit ini. Kita merasa sudah berbuat banyak. Nah, kalau sudah seperti itu, alimah masyafi'i rahimahullah ta'ala memberikan nasihat. Sudah. Ingat-ingat lagi, yang dicari itu ridho siapa sih? Woiya. Oh, ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dicari. Bukan ridho manusia, bukan reward orang-orang yang ada di sekitarnya dia berpikir lagi kenikmatan apa sih yang dia cari kenikmatan surga ya? bukan kenikmatan duniawi entah itu makanan, minuman ya. atau mungkin fasilitas atau barangkali pujian dan sajungan bukan wabid ayy iqaw bin tarhab demikian juga yang harus difikirkan dalam-dalam adalah ketika kita beribadah ketika kita berbuat sebenarnya kita ingin menghindari dari siksa dan hukuman jenis apa tentu yang kita ingin hindari Adalah hukuman dan siksa Di neraka nanti Kata beliau Badan siapa yang berfikir Sampai ke arah situ Maka sebesar Apapun pekerjaan Atau ibadah yang dia lakukan Itu akhirnya dia merasa Kecil Sebanyak apapun yang sudah dia berikan Dia masih sadar Itu ternyata terlalu sedikit Nah orang kalau sudah seperti ini Maksudnya akan menjadi profil yang Tawadu, rendah, hati yeah. Itu harapan kita semua Ikhwati fillah rahimah, rahimah Sehingga ketika ada Kesempatan untuk beribadah Kesempatan untuk ikut Sama-sama beramal saleh, Ya jangan sampai dilewatkan begitu saja Karena yang namanya Ibadah, amalan saleh. Itu sebenarnya usaha dari kita Untuk mengistirahatkan diri Dari Kepenatan, kepenatan, kepenatan Kepenatan duniawi Dari kesibukan, kesibukan Yang betul-betul itu Sudah menumpuk di dalam pikiran Yang membuat hati itu kaku bahkan sampai ada yang mati Hatinya Ada kesempatan ibadah, ada kesempatan amal soleh Ikut serta Ada kegiatan apa namanya bersih-bersih mesjid -bersih -bersih tahun ikut kepanitiaan kurban ikut ada program membeli mushaf al-quran untuk dijadikan inventaris sehingga dibaca oleh anak-anak kita adik-adik kita ikut beli ada keinginan dari pengurus untuk menyiapkan meja meja belajar buat anak-anak yang ideal yang bagus supaya anak-anak kita pertumbuhan fisiknya juga baik Perkembangannya juga normal Jangan sampai anak-anak kita belajar Sambil nunduk di lantai begini Kasian secara kesehatan Kita sudah berlaku golim kepada mereka Tapi siapkan meja Yang membuat punggung mereka tegak begini, Sehat Bisa konsultasi ke dokter Spesialis anak Atau mungkin spesialis tulang Kasian kalau anak-anak kita Di lantai begini Pertumbuhannya dan perkembangannya Nanti akan terganggu akhirnya odok membuat program apa namanya pengadaan meja ya, yang apa namanya pengadaan meja yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar Sudah, jangan sampai ketinggalan ya saya ikut bantu dan, tidak mesti dalam bentuk uang misalkan saya bisa ngecatnya saya bisa pernisnya dan itu saya nyediakan pakunya. Saya nyediakan kayunya. Saya nyediakan papannya. Saya nyediakan ininya. Saya nyediakan bisa. Alhamdulillah. Karena ketika itu kita lakukan, bisa mengistirahatkan diri. Nah, termasuk juga, ikhwati filah wa rahimahumullah. Ya. Ketika ada misal, ada kesempatan untuk apa, mengelola mengelola tanah atau lahan yang peruntukannya makam dan penguburan dan pekuburan, ini kesempatan yang luar biasa. Di banyak daerah untuk memiliki atau mengelola pemakaman itu izinnya, izinnya apa? Ternyata tidak tidak singkat prosesnya, prosesnya itu panjang. Sampai kementerian dalam negeri, kementerian keagama, kementerian agama, kementerian ini, kementerian ini. Ijinnya seperti itu. Namun sebenarnya yang paling berat adalah mendapatkan persetujuan dari warga yang memiliki tanah di sekitar calon lahan kuburan tersebut, makam itu karena rata-rata pemilik tanah akan menolak, kalau misalkan saya punya tanah, terus di sebelahnya mau dibangun kuburan, oh enggak, saya enggak ngasih izin, kenapa otomatis nanti rumah saya, tanah saya dekat dengan kuburan dong itu itu alasan yang pertama, alasan kedua otomatis tanah milik saya harganya jatuh nanti, kalau orang mau beli tanah saya, oh dekat kuburan masa mahal dan itu Dekat kuburan sama hal, enggak lah, akhirnya enggak dapat izin, di banyak tempat usaha untuk salafi'in ahli sunnah memiliki pemakaman yang dikelola sendiri, itu mengalami kesulitan karena sebab ini, ya, mendapatkan persetujuan dari warga sekitar otomatis, enggak tahu kalau di daerah sini, emang kalau tanah di samping kuburan lebih mahal atau relatif lebih murah tahu kalau di sini mana Bapak Dila? kalau di Jawa sana kan kalau tanah dekat kuburan lebih murah lalu Saya aja belinya tanah seperti itu <guluh> <tuk> iya tanah itu saya berapa tahun yang lalu beli tanah ditawarin karena ada keluarga infan perlu duit iya kan dari jalan besar paling masuk cuma 200 meter jalannya udah dicor lagi halus pas kuburan di samping ya. 300 meter persegi 15 juta 15 juta, berarti meter berapa tuh? padahal sampingnya udah ratusan ribu kenapa? garisnya bareng sama kuburan gini beli aja malah bagus buka jendela kuburan, ikat mati <tuh> <tuh> 15 juta itu sampai notarisnya gile-gile gak bisa nih pak, harus dimahalin biasanya kan diturunin sesuai NJOP ini gak punya kita dimahalin ini Enggak masuk akal kali harganya segini memang itu, itu suruh buat apa BAP berita acara. Memang harganya segitu karena faktornya apa pertemanan yang dekat. 15 juta. Padahal dekat bandara sekarang. Iya kan? Salah bandar. Rezekilah. Maksud saya apa namanya umumnya enggak tahu kalau daerah sini umumnya tanah yang langsung berbatasan dengan kuburan itu relatif lebih murah. Karena orang tidak semuanya mau dan berani tinggal dan punya tanah di sekitar kuburan makanya tadi proses untuk mendapatkan tanda tangan dan persetujuan kalau satu bidang tanah di, apa, ditetapkan sebagai pemakaman itu susahnya luar biasa maka ketika suatu saat kesempatan seperti itu datang tawaran itu ada ya jangan sampai kita sia-siakan saya dengar di sini ada tawaran seperti itu di daerah sini di daerah apa, satu dekat pondok kita ini, ya sebisa mungkinlah diupayakan bagaimana, kalau kemarin mungkin masih <tuh> <tuh> sekedar bincang-bincang cerita-cerita, mungkin bisa ditingkatkan lagi untuk dibicarakan lebih serius, apa mungkin musyawarah, ya kan? dicari jalan keluarnya seperti apa, skema pembeliannya bagaimana. Apakah langsung semua, separuhnya, seperempatnya? Sistem pembayarannya seperti apa? Kemudian apa namanya untuk memperoleh uang dan biaya membeli tanah itu seperti apa? Dibicarakan tingkat yang lebih serius. Ini kesempatan ketika ada tawaran justru datangnya dari warga, dari masyarakat beli untuk kegunaan. Nanti dibantu tanda tangan tanda tangan yang ada di sekitarnya. Masroh sesuatu yang dirindukan dan ditunggu-tunggu oleh salafin di banyak tempat, di banyak tempat, ya. susah itu, tidak menarik. Ini warga yang nawarin, Pak RT yang nawarin, sudah beli aja betuburan, sambut dan itu manfaat sedekah jariah, Masroh untuk ahlus sunnah sehingga pemakamannya syar'i, Iya kan? pemakamannya Syari, kita bisa berdakwah kepada masyarakat tanpa banyak bicara tapi praktik nyata secara langsung ini loh kuburan Syari. ketika misalkan, kok gitu sih kuburannya, seperti baki kuburannya para sahabat kan gitu, hmm. kalau misalkan yang tanya yang protes, yang mengkritik itu kok apa namanya uh, emosi, ya kuburan baki di Madinah begini sederhana, gak dibuat ini kuburan di Mekah juga seperti ini kecuali kalau dia orangnya Ibn Iyah yang bisa kita jawab dengan Ibn ya. tapi kalau tanggal kita, masyarakat oh gitu sih kuburannya gak dibuat bisa pakai rumah rumahan kasih payung lagi ya kan, itu aja coba Alhamdulillah dakwah itu kemudian tentunya kita ingin menginginkan kita Keluarga kita Dimakamkan di sebuah lokasi Yang semuanya adalah kaum muslimin Tidak tercampur Antara yang muslim dan yang kafir ya, Ajaran agama kita gitu Pisah Antara yang muslim dengan yang kafir Tapi kita harus diupayakan Ketika kita Memiliki lahan Seperti itu yang dikelola sebagai pemakaman, Kita tidak hanya berpikir untuk diri sendiri Tapi sekian banyak salafin Dan itu akan Terus bisa dimanfaatkan bukan hanya setahun dua tahun Tapi bisa puluhan tahun Karena bisa saja Yang sudah dikubur hari ini 20 tahun kemudian Sudah hancur tulang belulangnya Bisa ditumpuk dengan yang lain Itu luar biasa Maksud saya ini juga termasuk kesempatan Ibadah Iya Kita mulai dari 10 ribu 20 ribu 50 ribu 100 ribu Ketika dimotivasi Disampaikan manfaat-manfaat dan sisi-sisi positifnya insyaallah akan tergerak di iznillahita'ala wallahu alam bisawab barangkali dia bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati